Saudaraku ngalam tercinta siap goyang lagi, Bro. Mantep Untuk Anda dan juga untuk keluarga besar Bapak Mukis segala ibu Rini, untuk kedua mempelai juga kami persilakan naik atas panggung mengiringi satu perform tercantik barengi. Tasya, Resmala, Adela, Adela, Adela. Adela. You're in kita tepuk mana dulu dong buat Adela di sini luar biasa semangatnya.